bapak ibu para jamaah insyaallah malam ini panjenengan semua termasuk orang-orang terpilih termasuk orang-orang yang beruntung dihimpun dan dikumpulkan Allah di majelis yang istimewa majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudatul Jannah Taman Syurga karena untuk bisa hadir di majelis semacam ini bukan hal yang mudah buktinya banyak orang yang enggak mampu dan enggak mau datang ke majelis ilmu semacam ini ono oh, sing was tekan gun Balik mulai karung gawap balon. Ini ada yang sudah duduk manis di majelis ini, tapi saya kag bener, omong-omongan Ngomong dewi ambik konsol ni. Laikah, buat Joani kok? Malahanoi saya seng tulanan HP. Mari moto aku ceklek. Terus diupload, upload Bawa status Aku ngerti statusnya Lagi ngaji bareng Anwar Zahid Mudah-mudahan Majelis yang kita ikuti malam ini bisa menjadi wasilah agar sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini benar-benar menjadi umur yang barokah karena orang amal itu gak mesti kadang amal itu kelihatannya sepele tapi ternyata itu yang barokah barokahnya gede ketoknya uh, ketoknya Allah wes kardung. Betoknya amal itu remeh, sepele. Tapi ternyata besar barokahnya. Ini saya cerita tentang fakta. Ada orang itu orang biasa. Menurut saya dia enggak punya amalan-amalan yang spesial, enggak punya ibadah-ibadah yang khusus dan istimewa. Enggak, malah orangnya tidak tidak bejaji tidak ngeromesi memang biasa profesinya juga TNI AD Tani Angkatan Doran dia cuma sergap ngaji subhanallah ketika dia meninggal itu sudah nampak menurut saya karomah bayangkan dia meninggal itu lagi musim penghujan bahkan kuburan itu ber bergecembong ya, bergecembong air banjir lo anehnya tanah yang digeduk menengok atau menengok gue pulang tanah yang dikeduk untuk kuburannya dia itu sama sekali tidak membes padahal diukur itu loh kelem banyu lu tanah yang dikeduk dalam kuburannya ini loh membes mawon boten. itu gak anehnya lagi dikedukkan kuburan itu dicepitannya pohon jati itu akarnya sama sekali gak ada saya itu berpikir ini akar ya paraknya kemana niku saestu. Lah sebalike yo, ana wonge ketoke ana ibadah, ketoke. Tapi nek karo tangga-tanggane resik. Tanggane wis berusaha apik, tapi dhekne gak gelem apik. Tangga lek duwe apa-apa ya rada tapi dhekne gak gelem ngembangi. Disapa malah mletot. Wonten mboten sing model ngoten niku? Wong e ya teko. kerudung warna apa? <tuh> <tuh> bareng mati loh lah kok wis diketok noelek mati ni ku non sewo watenge melembung begitu mau dimandikan sama modin arep disuceni dipenek watenge dan aku kotoran ni ku orang ora metu teko ngisor gak kok hmm, berodol teko ngisor ora dipenek lep Bisa berubul-berubul keluar dari poknya. Ya, ya, Yo, sepurane banjir uang elek tak congorn, congorno. Ambune masya Allah, motin sing nyuceniu sampai jinjak-jinjak. Berubul-berubul teko, ya cocotnya. Terus di kafani. Ini kain kafan gini nak nukur, terus wis di lebih. Besar ukuran ni, di sirah si kile cukup. Walik gantian dimulai mocon toko sikil, sirai tak cukup. Padahal nak nukur terus di lebih. Akhirnya yo terpaksa di melungker. Lo katet di budal nangkuburan diwadai pendosol. Yang mesti masuk diwadai rantang. Lha iku bareng kate dipikul. Kaono sing kuat. Bingung keluargane akhire golek ambulan Kuasane Allah. Nglek ambulan ni yo gak juga nemu. Yo pas hari itu ambulan koyo rame charterane. <mulia> Welekno kolte sing biasa digawe ngangkut jeruk. Oleh Barang wes diunggah Nono, baik e kol lu ceng dua kol metu bengok bengok. Eh, kolku kata dikeonan di, aja tidak nol gelundung nol modun Akhirnya terpaksa dihusung anggo geledekan. Barang tekan kuburan dibuka kata di lebono kuperi ya, ambune bar sinen nampet Taiwan. Wes karo wah wangwangi langsung dihuncal Nono, dihuruhin nah aite ketika ambek miso miso. Tiap ayam motor ya Allah.